Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastangfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah Fala muzillah wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Qala allahu azzawajal fil quranil kareem Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umur Muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Maashiral muslimin wal muslimat Jamaah salat maghrib Masjid Agung Purbalingga yang berbahagia Rahimakumullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah meringkaskan untuk kita umatnya. Beliau terangkan secara ringkas sehingga mudah dipahami juga mudah untuk di amalkan sehingga pesan dan wasiat dari beliau itu ringkas walaupun ringkas maknanya padat meskipun singkat andai seorang muslim berusaha untuk Melaksanakannya Manfaatnya pun akan Luas Manfaatnya pun akan maksimal Manfaat untuk apa? Manfaat untuk Kebaikan dunia Dan akhirat kita semua Kebaikan itu bukan hanya Akan dirasakan oleh Yang melakukannya tetapi sekali lagi manfaat itu bisa dirasakan oleh semua pihak. Nabi Muhammad saw di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "It takillaha haythumakunta, wa atbi'is syi'at al tamhuha, wa khalikin nas bi khulukin hasanin." Pesan Nabi ringkas Tiga Yang beliau sampaikan Jika yang tiga ini kita kerjakan Manfaatnya Akan dirasakan oleh semua pihak Pesan yang beliau sebutkan ini Adalah pesan yang sangat penting Untuk kita perhatikan Bahkan bisa dikatakan ketiga pesan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini menjadi solusi dan jalan keluar dari sekian banyak problematika kehidupan. Nabi Muhammad SAW berpesan yang pertama Ittaqillaha haithuma kuntah bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada takutlah kepada Allah dimanapun engkau adanya yang kedua pesan dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam iringi perbuatan buruk itu dengan kebaikan Karena kebaikan yang dilakukan akan menghapus dan menggugurkan perbuatan buruk. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berpesan, Wakalin nasa, bihulkin hasanit. Lakukanlah pergaulan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersikaplah. Kepada umat manusia, bihulukin, hasanin, berdasarkan akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Tiga pesan ini, Maashiral Muslimin, Wal Muslimat, Jamaah Salat Maghrib, Rahimahukumullah, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita memperhatikannya. Setelah itu berupaya semaksimal mungkin melaksanakannya. Bagaimana mungkin seorang muslim itu dikatakan pengikut nabi yang baik apabila pesan-pesan yang beliau sebutkan tidak dikerjakan? Sangat tidak masuk akal apabila ada di antara kita mengaku sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mengindahkan pesan-pesan yang telah beliau sebutkan tadi. Maashiral muslimin wal muslimat jama'ah salat maghrib rahimukumun Pada kesempatan yang berbahagia ini antara maghrib dan isya, kita akan berbicara lebih meluas sedikit tentang pesan ketiga yang beliau sampaikan yaitu wakhalikinnas bikhulukin hasanin madunun jazakillahirrahman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wakhalikinnas bikhulukin hasanin lakukanlah pergaulan kepada sesama berdasarkan akhlak yang baik, perilaku yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, Inna ma buid tu liutam mimamaka rimal Saya diutus oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan, kecuali untuk satu tujuan, yaitu liutam mimamaka rimal ahlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Itu Nabi Muhammad alaihi wasallam sudah menjelaskan visi misi Islam. Tujuan Islam diturunkan di atas muka bumi ini. Hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan serta mengajarkan Islam. Tujuannya apa? Mewujudkan akhlak yang baik, perilaku yang mulia. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan beliau adalah teladan yang terbaik untuk kita di dalam bermuamalah antar sesama. Bermuamalah itu artinya melakukan hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Lengkap bahkan tidak ada agama lain yang ajarannya lebih lengkap dibandingkan apa yang telah dipraktekan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Rinci detail. Bukan hanya teori, konsep, apalagi wacana. Tetapi yang beliau sebutkan dan beliau terangkan juga dipraktekan secara nyata. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. itu berakhlak? Terutama di dalam hidup bermasyarakat. Mulai dari lingkup yang paling sederhana, yaitu keluarga, rumah tangga, sampai yang areanya luas. Hidup bernegara. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita mau melaksanakan apa yang beliau pesankan dan beliau terangkan maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua pihak secara secara umum dan secara garis besar yang perlu kita perhatikan di dalam hidup bermasyarakat khususnya antar kaum muslimin khususnya antar kaum muslimin karena Nabi Muhammad SAW juga telah mengatur tata cara hidup ketika berdampingan bersama orang-orang kafir non muslim itu diatur dibimbing dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang jelas kita harus menyadari karena yang kita inginkan adalah sebuah kesadaran apabila kesadaran itu sudah muncul maka kita akan terdorong untuk mempelajari serta memahaminya dengan lebih baik minimalnya kita menyadari bahwa tata cara hidup di dunia itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan sabda dan ucapan bahkan dengan tindakan serta perbuatan nyata lengkap sudah dan itu turun-menurun waris mewarisi ditiru dan diteladani oleh para sahabat kemudian generasi berikutnya tabi'in tabi'ut tabi'in sampai di zaman ini oleh mereka yang diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam mengatur secara sempurna, rinci dan detail bagaimana seorang anak bersikap kepada orang tuanya rinci detail sampai yang paling kecil sesuatu yang barangkali tidak pernah terfikirkan oleh kita tetapi Islam mengaturnya secara sempurna subhanallah ya. secara umum seorang seorang anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua tetapi teknis dan praktek nyatanya seperti apa Itu yang harus kita pelajari Kalau misalkan hukum berbakti Kepada orang tua ya kita semuanya paham, Insya Allah Kita juga sama-sama tahu bahwa durhaka Kepada orang tua itu hukumnya haram Bahkan termasuk al-kabair dosa besar Allah murka Kepada seseorang yang durhaka Kepada orang tuanya Tetapi rinciannya Spesifikasinya seperti apa Berbakti kepada kedua orang tua itu kalau kita pelajari Bahkan para ulama kita ada yang secara khusus Menulis buku Sebuah karya Yang isinya pimbingan dan tuntunan Berbakti kepada kedua orang tua ya. Mulai dari Berbuat baik dalam sikap Berbuat baik dalam kata-kata Berbuat baik dalam bentuk doa itu berbakti kepada orang tua. Seorang anak diwajibkan berbicara dengan sopan. Tutur katanya betul-betul disusun dengan baik. Jangan sampai ada kata-kata yang bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang tua. Apalagi naudzubillah sampai kemudian pada tingkatan membentak. Lebih-lebih lagi pada sampai sampai pada tingkatan fisik. Ya, memukul orang tuanya na'udzubillah tidak jarang kita mendengar informasi seorang anak tega membunuh kedua orang tuanya dosa besar dan itu. bahkan di dalam Islam juga dirinci berbakti kepada orang tua saat beliau berdua masih hidup dan seperti apakah berbakti kepada kedua orang tua setelah beliau berdua meninggal dunia lengkap rinci Tinggal tugas kita. Mempelajarinya seperti apa. Nah, ini Alimam Abu Hanifah rahimahullah. Kalau sedang mengajar seperti ini katakan. Ibunya memanggil. Tutup. Berhenti saat itu juga. Pelajaran pengajiannya tutup. Ibu saya panggil. Luar biasa. Berbaktinya mereka. Seorang anak menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Sai dari sofa marwah tujuh kali, gendong. Alimam Zainal Abidin, Ali, Ibnul Husain, Ibnu Ali, Cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikenal berbakti kepada orang tua. Tidak pernah sekalipun terlihat makan satu meja dengan ibunya. Orang kalau makan kan dihidangkan. Ada kalau kita nasi, sayur, lauk, sambal, kerupuk. Zainal Abidin cicitnya Rasulullah itu terkenal baran biwaliday. Berbaktinya luar biasa kepada orang tua. Tapi orang bertanya-tanya, Kok gak pernah makan satu meja? Akhirnya ada yang inisiatif bertanya, Kenapa anda tidak pernah makan satu meja? Dengan ibu anda? Apa jawaban Zainal Abidin? Rahimahullah, cicit Rasulullah. Karena saya tidak mau Menyakiti Atau menyinggung perasaan orang tuaku. Saya tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Saya takut suatu saat makan satu meja dengan orang tuaku dengan ibuku. Beliau ternyata menginginkan satu menu yang ada. Kemudian saya mendahului untuk mengambilnya. Bisa dipahami? Sakit? napa mboten? Dipun pahami nggih. Kan itu. Jadi kenapa kok tidak mau makan satu namban? Misalkan kalau kalau kita ingin gambarkan ada nasi satu ceting, ya kan, sayur, kangkung, Sambal, gorengan tempe, gorengan tahu, mungkin ada ayamnya, kerupuk. Ibunya makan, belionya sang ibu punya keinginan untuk mengambil tempe, baru ada keinginan khawatirnya begitu. Ternyata Zainal Abidin khawatir. Ibunya menginginkan tempe tersebut Lantas diambil Kalau Zaman sekarang Na'udzubillah Jatah ibunya Tetap dihabiskan Nanti ibu ya masak lagi aja Masya Allah ya kan? Kalau Misalkan ibunya mengizinkan silahkan Tapi sekalipun izinnya Sang ibu mengizinkan Cobalah lihat Praktek para ulama kita dalam berbakti kepada orang tua rinci dan detillah kan rinci atau bukan yang saya ceritakan tadi rinci bukan cuma berbakti berbakti berbakti tapi bentuknya seperti apa berbakti kepada kedua orang tua itu ada seorang ulama merelakan tangannya digigit oleh kala jengking berbisa hanya karena tidak ingin ibunya yang digigit kala jengking tersebut di dalam rumah ulama tersebut melihat seekor kala jengking di dalam rumah, di dalam kamar. Dikejar, kalajengking itu masuk ke dalam sarangnya, lubangnya. Sang ulama memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Supaya apa? Digigit kalajengking. Kalau sudah menggigit kalajengking kan bisanya hilang. Bahkan sebagian kemudian mati. Kenapa? Merelakan tangannya digigit. Khawatir kalau misalkan kalajengking itu menggigit i? Ibunya. Rinci mana pembodhan nih ajaran Islam, ya kan? Pernah terbayang seperti itu? Kalau sudah pernah mendengar ceritanya, ya pasti sudah terbayang. Tapi ingkang sampun dereng miring akan ke? Bodhan sakit bayang akan, ya kan? Ternyata ajaran Islam sampai seperti itu. Nah, itu termasuk sabda nabi wakali kinas bikulukin hasanin, lakukanlah pergaulan dengan orang lain itu dengan akhlak yang baik, perilaku yang mulia, berbakti kepada kedua orang tua. Islam mengaturnya dengan sempurna. Seorang istri yang punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan untuk memenuhi hak-hak suaminya. Rinci, detail, lengkap dengan pahala-pahala apa yang Allah janjikan untuk istri yang salehah, Juga ancaman-ancaman seperti apakah, dosa-dosa apakah. Yang kemudian diancamkan bagi kaum istri yang tidak menunaikan hak-hak suaminya. Islam juga mengajarkan serta menerangkan tugas serta kewajiban seorang suami memenuhi hak-hak istrinya. Lengkap, rinci itu diajarkan. Demikian juga kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Islam mengajarkan kepada kita tata cara bergaul yang baik dalam hidup berkeluarga, berkerabat. Kepada paman, bibi, kakek, nenek, kakak, adik, paklik, bulik, pakde, budi, sepupu, keponakan, lengkap. Bahkan bahuyut, ya, bah buyut, itu lengkap diterangkan, kalau mau saja kita membuka lembaran-lembaran kitab yang telah ditulis para ulama, lembaran-lembaran kitab tersebut berisikan ayat dan hadith-hadith Nabi SAW baru kita akan terkagum-kagum, luar biasa, subhanallah ajaran Islam lengkap sekali. Islam mengajarkan untuk kita tata cara hidup dan bergaul dengan tetangga. Bahkan di dalam Islam diklasifikasikan tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan masih punya kekerabatan dengan kita apalagi dia seorang muslim. Beda dengan tetangga yang hanya sekedar kerabat tapi dia non muslim. Atau misalkan dia non muslim tapi masih kerabat Itu diatur dengan rinci Subhanallah Islam juga mengajarkan untuk kita secara lengkap dan rinci Bagaimanakah seorang rakyat Seorang warga negara Rakyat Menjalankan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah Taat, patuh Tidak boleh memberontak tidak boleh mencacimaki dan menghina pemerintah. Apalagi di depan umum. Apalagi di atas mimbar-mimbar. Mendoakan kejelekan untuk pemerintah. Itu tidak boleh. Tugas seorang warga negara yang baik adalah selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Itu diatur rinci. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan serta menerangkannya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bagaimanakah seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Dia harus adil, amanah, jujur, tidak boleh valim. Dia penuhi hak hak rakyatnya. Itu diatur. Seorang murid kepada gurunya, seorang guru terhadap murid-muridnya, seorang pembeli kepada penjual, seorang penjual kepada pembelinya. Diatur itu semua masuk dalam sabda nabi wakali kinas bikhulukin hasanin kita hidup di dunia ini bermasyarakat yang menjadi tumpuan dan tempat kita berpijak adalah akhlak yang baik perilaku yang mulia kepada anak-anak yatim orang-orang miskin kaum fakir diatur di dalam Islam. Bahkan Islam pun mengatur bagaimanakah kita hidup bermasyarakat kepada mereka yang kafir sekalipun. Non-muslim. Itu diatur di dalam Islam. Sehingga tidak salah dalam bersikap. Kemudian tidak keliru jalan. Lantas menyakiti dan menzolimi mereka yaitu orang-orang kafir itu tidak boleh diatur rinci subhanallah nah, andai waktu yang kita punya, kita manfaatkan untuk mempelajari itu satu demi satu akhlak yang baik menjadi tumpuan hidup kita alangkah indahnya dunia ini dan Nabi Muhammad s.a.w. sudah mengajarkan juga mempraktekannya Masyurul Ma Muslimin wal Muslimat jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimahumullah dari semua keterangan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw seandainya kita melaksanakan kandungan sebuah hadis bahkan bisa lebih dari itu dua buah hadis tiga hadis dan seterusnya. Tapi seandainya pun satu saja bisa kita maksimalkan, hasilnya pun akan maksimal. Subhanallah. Contohnya, mbak Nabi Muhammad saw bersabda, hakul muslimi alal muslim situn. Kewajiban seorang muslim yang harus dia lakukan terhadap saudara muslim lainnya sebab itu adalah haknya hak seorang muslim Nabi Muhammad di dalam riwayat ini mengatakan ada enam pada riwayat yang lain beliau sebut lima angka lima angka enam itu bukan batasan karena hak-hak seorang muslim itu bukan hanya lima atau enam, banyak sekali hak-hak seorang muslim tetapi yang ingin beliau sebutkan dalam satu rangkaian hadis kata beliau situn, ada 6 nah 6 hal ini akhlak mulia seperti ini kalau kita hidupkan kita wujudkan dipraktekan hasilnya luar biasa manfaatnya pasti luas seluas-luasnya dan seperti yang saya katakan di depan tadi akan menjadi solusi dan jalan keluar dari sekian banyak problematika kehidupan tadi saya sudah sampaikan Geh kan itu. Nawi bawatan kesupen, kan itu. Insya Allah, bawatan kesupen. Nabi nendiko itu ada enam. Yang pertama apa? Idhalakithahu Fasallim alaih. Kalau bertemu, ucapkan salam. Dalam riwayat yang lain, menjawab salam berarti kalau ditambahkan itu aja sudah tujuh kan begitu ya jadi saya ulangi kembali angka yang disebut nabi lima enam itu bukan batasan ke tetapi sebenarnya ba, banyak tapi yang ingin beliau sampaikan dalam hadis tersebut ada enam kalau bertemu dengan saudaramu muslim ucapkan salam wa idza da'afa aajibhu kalau dia mengundangmu penuhi undangannya Wa idza stansahaka fansahlahu Kalau saudaramu muslim itu datang menemui untuk meminta nasihat, memohon saran, berikan nasihat dan saran yang terbaik. Jangan kemudian menghindar atau bahkan menolak. Itu haknya, kewajiban kita. Wa idza maridha fa'udhuhu Kalau dia sakit jenguk Wa idhamat fadzhabihu kalau dia meninggal dunia ikuti proses penyelenggaraan jenazahnya. Yang keenam, wa idha al pasafahamidol lahah kalau saudaramu bersin macam, bunyinya begitu. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kewajibanmu fashamidhu doakan kebaikan untuknya. Ya rahamuk Semoga Allah memberikan rahmat untuk Anda. Kemudian yang bersin tadi menjawab, "Yahdikumullahu wa yuslihu Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kalian dan menjadikan keadaan kalian baik adanya. Ba'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Enam hal ini sekali lagi saya sampaikan. Enam hal ini seandainya kita maksimalkan pasti hasilnya luar biasa. Yang pertama, wa idzala kita hufa salim Kalau ketemu dengan saudara, mengucapkan salam. Kalau orang Jawa, bilangnya di karohke, dirurui, ya kan? itu bahasa kita. Apalagi ketika kita ngarohke, kita ngururui, kita menyapa supaya bernilai ibadah dengan maksimal bukan cuma eh bukan bukan cuma mengatakan deh bukan atau mengatakan bro bukan sekedar menyapa tapi alangkah baiknya lebih afulnya ketika kita menyapa juga mengucapkan sa salam assalamualaikum baru pak de atau Pak D, assalamualaikum, silakan Pak D duluan, baru salam, salam duluan, setelah itu baru mengucapkan Pak D, monggomawon. Nah, nah ini perlu kita koreksi sekarang. Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah kita maksimalkan atau belum? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengatakan ketika ditanya sahabatnya, amal ibadah yang paling afdol itu apa wahai nabi? Nabi menjawab tud'imu ta'am wa tukri ussalam 'ala man arafta wa man lam ta'rif ta riwayat Muslim. Nabi pernah ditanya amal ibadah yang paling afdal itu apa wahai Nabi? Nabi menjawab engkau mau berbagi makanan dengan orang lain. Yang kedua engkau ucapkan salam kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Itu patokannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan gitu, Ucapkan salam Untuk orang yang engkau kenal Atau orang yang Tidak engkau kenal sama sekali Ucapkan salam Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Sewajarnya Bukan kemudian jalan keluar Nanti dari Masjid Agung Dari ujung sana Sampai lampu merah sana ketemu orang Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Bukan demikian. Yang sewajarnya. Misalkan di kampung, masuk. Ketemu orang kan cuma sesekali. Iya kan? Beda dong kalau di keramaian alun-alun, di keramaian pasar. Terlalu banyak kita mengucapkan salam. Nah, justru akhirnya jatuh dalam sikap ekstrim nanti. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lihat ke atas. Karena tokonya mungkin lantai dua. Dan itu dan sudah sewajarnya. Nah, kalau misalkan kita parkir begini. Kalau ingin dipraktekan. Parkir motor, parkir mobil. Saat bayar uang parkir. Jangan lupa salam. Ucapkan salam untuk tukang parkirnya. Assalamualaikum Pak. Jabat tangannya. Senangnya minta ampun tukang parkir. Di ajeni. Di hormati. Seneng nyong. Jadi tukang parkir di masjid agung. Apalagi kalau ada Pengajian sing jenggot-jenggot itu. Kenapa? Ramah-ramah. Sudah -ramah. ada salim, jabatan tangan, mengucapkan salam asalamualaikum, pripun kabare Pak parkir gitu. Mugi sae. Nggeh matur Kan itu. Bukan berharap karena sudah kenal baik dengan tukang parkir kemudian digratiskan bangga sekali. Parkir kemudian digratiskan. Kenapa kita tidak berpikir untuk lebih baik lagi? Justru kita tambah. Kalau misalkan parkir itu seribu rupiah. Sesekalilah berikan dua ribu. Saat tukang parkir cari uang kembalian. Dia bilang. Bawatan sahabat kagem panjenengan. Mugi bermanfaat. Kan begitu. Bukan ditunggu. Bukan di, ditunggu. Apalagi kalau misalkan sampai protes. Bayar parkir, motor misalkan seribu Uang kita lima ribu Kita tunggu Kembaliannya, dikembalikan Dihitung, uang receh Pak kirang lima ngatus Ya Allah Mbok ya diikhlaskan itu Sampai dihitung Pak kurang lima ngatus apa ya Coba dihitung lagi Ya Allah Ya Allah Jangan demikianlah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Tampilkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kan begitu. Itu contoh. Salam. Kata Nabi kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Salamnya kalau sama-sama ketemu yang kopluknya putih. Uh. Konco ngaji ge. Ya. Assalamualaikum. Kan itu. Tapi tetangganya sendiri yang tiap hari ketemu sudah tahu itu tetangganya jarang dia ucapkan salam masuk kampung dari jalan raya jurusan mana kalau ke Pondok itu Pemalang jalan raya apa namanya Bobot Sari masuk gang sebelum SPBU masuk kiri red itu itu kan ketemu warga kanan kiri masyarakat kaum muslimin ya kan kanan kiri Berapa ratus meter itu, Setengah kilo mungkin ada, ya kan? Sampai ke pondok. Ketemu salamlah. Ditegur disapa. Asalamualaikum, anu Atau nderek langkung. Kan itu. Pak. Gitu. Mas, ketemu anak, -anak muda di pos ronda, Mas, ketemu anak-anak kecil sedang bermain layangan, Dik. Gitu, yang sumeh yang apa namanya? Terbuka Jangan sampai orang keliru Menyimpulkan Menyimpulkan keliru, kenapa? Orang-orang itu Kalau diperhatikan salamnya cuma sesama peserta pengajian Coba perhatikan Kalau tidak sepengajian dengan dia Tidak diucapkan salam Jangan-jangan mereka punya pemahaman Takfiri, mengkafirkan ya Kalau bukan kelompoknya Astagfirullah sebab munculnya prasangka buruk seperti itu siapa? ternyata kita sendiri apa sih susahnya? naik kendaraan telat ini? ya siapa suruh telat nantarkan anaknya masuknya jam 8 dari rumah berangkatnya jam 8 kurang 10 di jalan raya ngebut masuk gang tambah ngebut lagi Lihat jam, yo di jalan kampung ngebut, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Akhirnya tidak bisa mengamalkan ajaran Nabi Wakali Kinas Bihulukin Hasanin berakhlak dah dengan baik ketika engkau bergaul dan bersikap kepada orang lain. Kalau sudah mulai masuk red, turunkan kecepatan. Terlambat, Ya wislah. Besok gak akan diulangi lagi. Kan gitu udah. Oh ternyata memang gak bisa 10 menit jarak dari rumah sampai pondok. Paling gak 15 menit. Berarti persiapannya nanti 20 menit sebelum jam masuk. Anak-anak kita kan perlu juga persiapan. Mungkin ketemu temannya. Bersih-bersih kelas dulu. kan itu. Mungkin kelupaan gara PR. Sehingga masih ada kesempatan gara P PR. Bukan waktunya mepet. Dijadikan alasan ngebut. Apalagi tambah didalilih berlomba-lomba adalah kebaikan bersegeralah melakukan Allah kleru sampean meletakkan dalilnya kalau memang berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lombalah bersegeralah untuk mangkat bukan untuk ngebut kan itu berangkatlah jam 7 kalau ingin mempraktikkan ayat tersebut bukan untuk melegalkan serta memundarkan ngebut di jalan wah, pin pin woi semuanya suruh minggir seakan-akan jalannya punya dia Masya Allah Masuk salam Tetangga-tetangga kita Dekat dengan kita Sapa? Tegur Sapa? Sapa? sapa, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Itu manfaatnya luar biasa Wong itu Hak seorang muslim Wa idha lakitahu Fasalim alaih Yang kedua kata Nabi Wa idha da'aka fa'ajibhu Kalau dia memberikan undangan Penuhi undangannya Kalau tidak mampu Memenuhi undangannya Sampaikan permohonan maaf Bukan tanpa informasi. Mungkin kita punya acara yang lain lebih penting. Atau lebih duluan. Barangkali tidak bisa diwakilkan. Atau memang sama sekali kita punya keyakinan bahwa acara tersebut tidak patut untuk didatangi. Dan itu, Misalkan ada undangan menghadiri campur sari misalkan. Atau misalkan dangdutan lah kalau campur sari mungkin ini dangdutan. Ada acara dangdutan panggung penyanyinya dari apa namanya? E, pesisir utara Jawa. Gini itu. Udah lah sama-sama tahu ya rahasianya. Rahasia umum. Ada undangan begitu menghadiri apa panggung dangdutan. Kan begitu ya. Kita yang enggak bisa. Apalagi acaranya pas sebelum sholat Isya. Udah acaranya seperti itu. Hura-hura. Ya, kemudian tidak menampilkan pakaian yang baik, kemudian akhirnya sering terjadi tawuran, minuman keras juga ada di situ, itu sudah rahasia umum lah. Dapat undangan seperti itu, maka hadis Nabi tadi ya tidak berlaku. Kenapa? Karena esensi undangannya sendiri memang tidak patut untuk dihadiri. Tapi kalau suatu saat kita diundang dan betul-betul tidak hadir, jangan sampai tanpa keterangan. Yang itu ada undangan. Walimahan misalkan. Hari itu kita gak bisa kemana-mana. Karena harus misalkan suntik meningitis. Mau berangkat umroh, mau berangkat haji. Ditetapkan hari suntik meningitisnya itu hari ahad. Bertepatan dengan hari Walimah. Mbok ya datang kepada pihak yang mengundang. Kalau tidak datang mbok ya telepon kepada pihak yang mengundang. Paling tidak ya titip pesan lewat orang lain. Enggak bisa lagi kirim sms atau whatsapp dan yang lainnya nyuwun pangapunten ten saageng-agengipun kan gitu ya dalam bautan sakit ngerawui jangan undanganipun panjenengan kan itu amargi jelaskan ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan kalau memang patut disebut-sebut karena ada acara suntik meningitis sama-sama pelong tapi kalau sudah diundang tidak datang tanpa keterangan Bisa saja pihak yang mengundang salah paham. Bisa salah paham. Diundang, gak pernah datang. Ada apa ya? Jangan-jangan benci sama saya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, karena itu hak seorang muslim. Datangi, penuhi undangannya. Kalau tidak mampu memenuhi undangannya, minta maaf. Sampaikan pemberitahuan. Kemudian yang ketiga kata Nabi saw, Wa idas tansohakavan sahlahu. Kalau saudaramu datang minta nasihat, mohon saran dan masukan, berikan nasihat. Tidak usah sungkan-sungkan. Dia percaya kepada anda. Sampai kemudian datang menemui anda, tolong nasihati saya. Saya minta saran, berikan masukan untuk saya. Bilang, aduh nyongorapantes takon ustad bila. Lu, dia percayanya sama panjenengan. Belum tentu percaya sama ustad. Kan itu bok turun kenal kan itu malu grogi negara ustad arab ngomong e -e -e, enggak, enggak, enggak. tapi kalau sama panjenengan kan saya bisa bebas gitu jangan uh oh, jangan sama saya jangan sama saya gitu. ingat itu kewajiban kita kalau ada orang datang minta saran dengarkan baik-baik sampaikan karena apa panjenengan percaya sama saya maka saran yang saya bisa berikan, satu, dua, tiga. Saran yang terbaik bukan cuma formalitas belaka. Dan itu Atau kalau memang misalkan tidak mampu memberikan masukan mohon maaf, saya betul-betul gak bisa ngasih masukan di sini. Bukan karena tidak mau. Karena saya pikir masalahnya terlalu berat. Bagaimana kalau kemudian kita tanyakan saja kepada yang lebih berilmu. Kan begitu. Tapi jangan menolak. Kan begitu. Kemudian yang keempat kata Nabi Anis Shallallahu Wasallam Wa Ida Mari Wa Kalau saudaramu sakit jenguk Yang dijenguk itu bukan cuma Sampun bisa Oke Berarti cukup sekian Ini Ya memang begitu waktunya Wallahu Aalami Sawab Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barokahnya untuk kita semua Yang sedikit tadi Mudah-mudahan Bisa kita ingat Bisa kita perhatikan Dan kita amalkan Terima kasih sebesar-besarnya Untuk takmir masjid Agung Purbalingga Yang telah memberikan kesempatan Untuk saya Berbicara di depan panjenengan semua Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu wa la ilahi Rantastamfiru Gawatu wilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh